Saatnya berita siap. Assalamualaikum sederhana berita siang edisi hari ini minggu 20 November 2016 dibacakan oleh saya Ahyar. Penyebar berita bohong terancam penjara 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Kementerian Perhubungan kerahkan Kapal Patroli Cari Korban Tabrakan Kapal di Tuban. Polri, buru aktor intelektual pemberi suap kepada AKBP Broto Seno. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum timnya Seram BFM. Berita siang ini juga bisa dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. W aparat kepolisian Akan menindak orang yang menyebarkan informasi berita pohong. Tak hanya pembuat informasi, tetapi orang iseng menyebarkan informasi mendapat hukuman. Bahkan ancaman Bisa kena pidana penjara 4 tahun dan denda 1 miliar rupiah mantan Kabin Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto menjelaskan pelaku penyebar informasi hoaks bisa terancam Pasal 28 Ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang ITE. Di dalam pasal Undang-Undang ITE ini disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ancamannya bisa terkena pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Wanto meminta masyarakat bisa mencerna dan tidak menerima informasi yang belum tentu kebenarannya. Informasi tersebut kerap tersebar melalui pesan berantai lewat perangkat elektronik, baik SMS maupun email yang berseliweran. Apabila ada masyarakat yang mengetahui perbuatan itu, diharapkan segera melaporkan kepada pihak kepolisian karena sudah masuk dalam delik hukum. Shaderalun tabrakan antara kapal motor mulia dengan kapal NV Tyson 4 terjadi di perairan Tuban, Jawa Timur. Kapal patroli Dejen Hubla Kementerian Perhubungan dikerahkan untuk mencari korban kecelakaan kapal tersebut yang belum ditemukan. Kecelakaan laut itu terjadi di perairan Tuban, Jawa Timur kemarin. Kapal MV Tyson 4 berbendara Vietnam menabrak KM Mulia Sejati Asal, Pati, Jawa Tengah. Kapal NV Station 4 dengan berat 8.216 GT mengangkut anak buah kapal sebanyak 22 orang yang dinahkodai oleh Nguchen Duk Hong. Kapal tersebut bermuatan tapioka yang berangkat dari pelabuhan asal Singapura dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sementara itu kapal mulia sejati dengan berat 41 GT dinagodai oleh Purwono Dan membawa 27 orang ABK dengan tujuan untuk melaut ikan. Akibat kecelakaan laut tersebut kapal mulia sejati tenggelam 12 orang berhasil diselamatkan, sementara 15 orang lainnya belum ditemukan Syederalun Mabus Polri kini sedang memburu inisiator pemberi suap 1,9 miliar rupiah kepada KBPP Raden Brotoseno dan Kompol DSY dengan tujuan agar kasus dugaan korupsi cetak sawah diperlambat penyidikannya. Polri juga telah menetapkan pengacara bernama Haris Atur Haidar dan perantara suap bernisial LMB sebagai tersangka. Polri akan mengusut siapa pemberi perintah Haris Atur Haidar dan LMB untuk memberi suap. Inspektur Pengawasan Umum Polri sekaligus Ketua Satgas Sapu Bersih Penguntan Liar Komjen Dewi Priatno menegaskan bahwa Polri akan mendalami kasus ini hingga terang benderang sampai ke inisiator pemberi suap. Pihaknya berkomitmen mendalami kasus ini secara transparan dan serius hingga nanti pidana korupsinya maju ke persidangan. Komjen Dewi menjelaskan, Haris Atur Haidar Ditangkap karena maksud pemberian uang hampir 3 miliar rupiah melalui orang kepercayaannya, LMB, yang diduga suap untuk perkara yang ditangani oleh AKBP Broto Seno. Syederalun Komisi Kepolisian Nasional meminta Polri menindak tegas AKBP Broto Seno yang tertangkap tim sapu bersih pungutan liar. Tindakan AKBP Broto Seno itu disebut Kompolnas telah menodai institusi Polri yang tengah berbenah. Anggota Komponas Pongki Indarti mengatakan Polri harus serius memproses dugaan korupsi AKBP Broto -Sino yang tertangkap tangan mendapatkan uang Rp3 miliar rupiah, dan terus melanjutkan upaya bersih-bersihnya khususnya di internal institusi Polri. Menurutnya, jika Polri serius melakukan upaya sapu bersih korupsi di lingkungan sendiri, maka institusi Polri juga akan menjadi institusi yang bersih sehingga kepercayaan masyarakat kepada Polri akan meningkat. Terlepas dari itu, Pongki menyoroti tentang pengawasan di internal Polri yang masih bocor. Oleh sebab itu, Pongki mengusulkan agar vanismen yang tegas dilakukan agar menimbulkan efek jerah. Sebelumnya Kapolri Jenderal Tito Karnavian pun menegaskan bahwa AKBP Raden Brotoseno terancam dipecat dari Polri apabila nantinya terbukti bersalah dan divonis hukuman di atas dua tahun penjara. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi, Serambi FM. FM. Siederalun Badan Kepegawaian Negara melakukan pendataan ulang Pegawai Negeri Sipil secara elektronik atau EPUPNS. Hasil verifikasi dan validasi EPUPNS per 4 November 2016 menunjukkan terdapat 601 PNS yang tidak memiliki instansi yang jelas. Pelaksana Tugas Kepala Biru Hubungan Masyarakat BKN Heru Purwaka mengatakan, per 27 Oktober 2016 lalu terdapat 1.080 data PNS yang belum memiliki kejelasan. Setelah dilakukan penelusuran, tersisa data 601 PNS yang tidak memiliki kejelasan. Menindaklanjuti hal ini, BKN menginisiasi pertemuan dengan Direktora Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan untuk merekonsiliasi data 601 PNS tersebut. Heru berharap hasil akhir rekonsiliasi dapat memperjelas status data 601 PNS. Menurut Heru, jika Kementerian Keuangan menyatakan ratusan PNS itu masuk dalam daftar pegawai yang digaji pemerintah, BKN akan kembali mengonfirmasi kepada instansi yang bersangkutan. Namun jika sebaliknya, BKN akan langsung menghapus data PNS tersebut dari database PNS Indonesia. Sederalun Komisi Pemerantasan Korupsi mengakui bahwa penyedik kekurangan alat bukti untuk mengembangkan kasus dugaan suap terkait pembahasan rancangan peraturan daerah tentang reklamasi di pantai utara Jakarta. Hal itu yang membuat KPK kesulitan untuk membongkar keterlibatan pelaku lain dalam kasus tersebut. Wakil Ketua KPK Alexander Darmawata membantah jika dikatakan bahwa KPK mendapat intervensi dalam menengani kasus suap Raperda Reklamasi. Menurut Alex, proses hukum berjalan seperti pada umumnya tanpa adanya tekanan. Sebelumnya, KPK menilai kasus dugaan suap yang melibatkan anggota DPRD DKI Jakarta M. Sanusi sebagai korupsi yang tergolong skala besar. Dalam kasus tersebut, pihak swasta berupaya mempengaruhi kebijakan penyelenggara negara yang berdampak besar pada publik. Wakil Ketua KPK Laude Muhammad Syarif mengatakan kasus ini dikategorikan sebagai grand corruption. Dalam persidangan terhadap Sanusi, sejumlah pihak baik perusahaan pengembang dan pimpinan DPRD DKI Jakarta diduga terlibat dalam suap terkait pembahasan Raperda. Sederlun aksi begal di kota Bandung, Jawa Barat makin parah. Lagi-lagi kejadiannya di sekitaran kawasan coblong. Kini giliran bocah lelaki pengendara sepeda motor menjadi sasaran kawanan begal. Peristiwa pembegalan menimpa korban inisial AF 15 tahun saat melintas di Jalan Siliwangi atau depan sarana olahraga Kecamatan Coblong Sabtu malam. Anak baru gede itu dipepet sepeda motor pelaku. Begal diduga berkelompok atau berjumlah lebih dua orang saat melancarkan aksinya. Korban mengalami luka ringan akibat motornya jatuh ditendang oleh kelompok pelaku. Kasuk Humas Polres Polrestabus Bandung Kompol reni Martaliana mengatakan setelah AF tersungkur, pelaku merampas paksa motor milik korban. Setelah itu kawanan begal langsung kabur. Polisi masih menyelidiki kronologi rinci kasus ini. Selain itu, polisi juga mendalami soal korban berstatus pelajar yang diizinkan membawa motor dan berpergian di malam hari. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permay sekian berita siang edisi Minggu 20 November 2016. Berita suari Seram BFM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambfm.com. Follow juga Twitter kami at Seram BFM. Wassalam.